Radio Yogyakarta Memurnikan Akhidah Berbakat Semua Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Innalhamdalillahi Nahmaduhu Wanasta'inuhu Wanastaghfiruh Wa na'udhu wa wa na billahi Min syururi anfusina Wa min sayyiyati a'malina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 Ya ayyuhalladzina amanuuttaqullaha waqul qawlan sadida yuslih lakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha faza fawzan 'adzima <coughs> Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala para hadirin di Kampung Glondong dan Sawu dan sekitarnya Komplek Pondok Pesantren Jamilur Rahman dan juga para pendengar Radio Muslim 1467 AM dimanapun Anda berada yang ikut mendengarkan siaran kita pada pagi hari ini Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kemudahan kepada kita semua Dalam urusan dunia dan akhirat kita Allahumma amin Pada pertemuan terakhir Kita telah membahas salah satu Atau sedang membahas Salah satu sifat Dari sifat-sifat baik seorang Wanita atau seorang istri Yaitu sifat waspada Waspada dan hati-hati Dari incaran musuh yang sangat berbahaya Siapakah musuh yang dimaksud? Musuh yang dimaksud adalah apa? Siapa? Syaiton Kenapa kita perlu waspada Karena syaitan itu memiliki Dan mempunyai kepentingan Apa kepentingan dia? Kepentingan dia adalah Ifsaduddin Merusak agama Wa ifsadul khuluqi Merusak akhlak Di alaman 20 ya. Wa ifsadul muamalah Merusak seluruh bentuk muamalah. Wa ifsadul israh. Merusak seluruh bentuk pergaulan, termasuk pergaulan suami istri. Ya, hubungan antara seorang suami dan seorang istri di dalam rumah tangganya. Wa ifsadul ukhawah. Dan merusak tali persaudaraan. Antara seorang teman dengan temannya. Seorang tetangga dengan tetangganya wa ifsa dukul lima huwa khair dan merusak seluruh perkara yang di dalamnya ada kebaikan. Ini kepentingan dari syaitan. Berarti syaitan itu adalah seorang apa? Perusak. Syaitan itu adalah seorang perusak. Ya, naudzubillah min dzalik. Nah, seorang wanita yang salihah, istri yang salihah waspada. Terutama urusan rumah tangganya, dia waspada. Hendaklah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh sahih oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah senantiasa terbayang di depan matanya. Hadis yang mana? di halaman 20 hadis tentang bagaimana iblis mengutus siapa? para putusannya ya. kemudian mengaudit mengecek e, mengevaluasi hasil kerja mereka laporan mereka dan ternyata yang paling dihargai termasuk yang paling dihargai oleh iblis adalah ketika anak buahnya berhasil apa? membuat sepasang suami istri bercerai. Apapun alasannya, karena perceraian itu terkadang adalah kesalahan salah satu pihak, bisa juga kesalahan dua belah pihak dengan kadarnya masing-masing. Ya. Kalau godaannya di situ semakin berat, maka beran shaiton maka akan semakin besar efek dan dampaknya sampai pada tingkat perceraian. Nah, Ustaz, saya menceraikan istri karena dia seorang yang murtadah Nauzubillah min. Dan istrinya murtad. Masak saya diganggu setan? Yang diganggu setan berarti bukan jenengan, tapi siapa? Istri sehingga dia mur murtad. Nauzubillah min. Nah, pacaya so, ini wanita yang salihah. Masuk saya diganggu setan? Iya. Berarti yang diganggu setan adalah pihak suaminya. Mungkin suaminya sampai murtad atau suaminya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh agama Allah. Dia diganggu setan di luaran sana, ya. Ketika di dalam rumah seperti seekor kucing jinak. Ketika di luar rumah seperti seekor singa. Nah Ah, semacam ini. Ya, semacam ini adalah bentuk-bentuk gangguan setan termasuk ketika ada urusan dengan anaknya. Terkadang sang ibu marah. Ustaz, saya marah kepada anak karena saya melakukan kesalahan. Masa gangguan setan? Iya. Berarti setan membujuk anak Anda untuk melakukan apa? Kesalahan. Ya. Suruh ngafal dibikin enggak jenak suruh sholat bikin enggak mau dibangunkan sulit banget apalagi kalau sudah anak-anak menginjak usia berapa? SMP ya, remaja dibangunkan kadang apa? sulit berarti kan setan gandoli anak panjenengan ya, supaya jadi masalah di dalam rumah tangga <tuh> udah gitu Bapak Euratrimo Ya. Buk Nengkewai Urak Salat Dewi no, Malah bapaknya melani Anaknya Oh bapak ini Nah, Akhirnya bengkrik ya. Bengkrik itu apa bu e, Terjadi clash e, Gara-gara sikap anak Kemudian merembet ke bapak ya. Kemudian bapaknya Ke istri Dan begitu seterusnya jadi usaha setan macam-macam. Makanya kemarin kita e, sampaikan beberapa pintu masuk setan. Kalau tidak salah sepuluh ya. Yang pertama, bagaimana setan itu menghias-hiasi perbuatan yang buruk menjadi apa? Baik Kemudian yang kedua apa? Tunda-tunda waktunya sholat ditunda, waktunya puasa ditunda, waktunya bersedekah ditunda. Ya waktunya infak ditunda, waktunya dan lain-lain. Ya perkara-perkara yang baik ditunda. Waktunya senyum ditunda. Ya harusnya senyum. Jal tak tes. Aku ramesem karupujuku. Nih ya kan? Itu bahaya juga. Wong waktunya senyum nggak senyum. Ya waktunya jawab malah tidak dijawab. Jadi seperti itu menunda-nunda sesuatu yang baik itu adalah eh, apa namanya perkara atau termasuk pintu masuknya setan sedikit-sedikit kondisi sedikit-sedikit nanti ya dan begitu sete seterusnya yang ketiga ragu-ragu was-was ya membuat was-was senantiasa curiga kepada pasangannya padahalnya padahal pasangannya baik-baik saja nggak ada masalah ya Pintu melimpeng sedikit curiga. Ya. Ada bau parfum yang lain curiga. Padahal dia sendiri yang ganti parfum. Ya kan? Masya Allah. Dan begitu seterusnya. Ya. Ada tiba-tiba makanan di rumah ini dari mana, bu? Dari mana ini? Tonggonyo, ya? tonggony. Oh, tonggony kincan, dui perhatian sama kanti tu. Wah, masya Allah. Ada saja padahal tetangganya ingin berbuat perut baik. Begitu seterusnya ya Anaknya diantarkan ikhwan ya Ini oh kok perhatian sama anak saya ya Was-was Padahal karena anaknya kesasar gimana, ya, Diantar Jadi subhanallah serba was-was Nah was-was ini adalah Was-was itu berarti merasa sesuatu yang tidak pada tempatnya itu was-was Menganggap sesuatu kejadian padahal tidak terjadi misalnya Ini was-was ya. Ini ragu-ragu juga Ini adalah pintu masuknya syaitan Kalau dalam rumah tangga ya penerapannya begitu Kalau seorang muslim ya ragu ini wuduknya sah atau tidak ya. Sudah wuduk nanti was-was lagi Sudah batal atau belum Was-was dalam sholat ya misalnya Ini takbirnya sudah sah atau belum Kemudian rokaatnya berapa? Saya sholatnya ini ada was was. Ya. Kemudian juga pintu lupa, ya lupa. Itu adalah termasuk salah satu bentuk gangguan syaitan. Jadi lupa itu ada yang tobii, ada yang memang gangguan dari syaitan. Syaitan sengaja melupakan, ya. menjadikan lupa terhadap perkara-perkara yang yang baik. Ada yang memang tobii. Ya, tobi itu berarti manusiawi, ya manusia letaknya lupa. Tapi ada yang memang setan berusaha untuk melupakan. Kemudian yang kelima ditakut-takuti. Gue nek ngineg kayak ngono, nek ngono kayak ngineg gitu. Jadi kalau saya melaku, mau melakukan seperti itu ini jangan-jangan begitu. Kalau saya melaku, mau melakukan begini, eh kalau saya mau melakukan begitu jangan-jangan begini. Jadi serba apa takut, ya serba. Takut, mau sedekah takut kentayan duit, ya. Mau berbuat baik kepada orang tua takut nanti jadi miskin, ya. dan seterusnya, ya. Mau haji takut habis duitnya, ya. Dan seterusnya, wallahu taala alambi as-salawat, ya. Kemudian juga dibuat sedih. Nah ini masuk pintu sedih. Kejadian-kejadian yang membuat seorang itu sedih. Nah, ini adalah pintu masuknya setan, sedih, syahwat, kemudian rasa cinta yang berlebih itu adalah pintu-pintu masuknya setan. Makanya yang nomor tujuh diantaranya adalah syahwat, ya, syahwat. Ini juga pintu masuk setan, syahwat kepada sesuatu yang tidak layak untuk disyahwati, ya, syahwat kepada uh, wanita yang bukan pasangannya, syahwat kepada Laki-laki yang bukan pasangannya ini bahaya. E, satu kisah nyata yang perlu mungkin kita cermati. Saya pernah dengar ceramah seorang syekh, e, kaitannya bukan masalah ya e, kaitannya dengan syahwat, syahwat nonton. Jadi si laki-laki ini punya kebiasaan nonton tapi nontonnya bukan film yang macam-macam ya macam-macam juga ya. film horor Tahu ibu ya horor ya horor itu berarti film-film yang apa ngeri ya film-film yang ngeri film jin, film apa lagi setan, film orang kesurupan Ya, gondelanak ya. Gundul, all pringis dan yang lain-lain. Ya gundul pringis bu. mungkin zaman dahulu banyak gundul pringis. Kalau sekarang banyak pohon kelapa ditebang, jadi gundul pringis berkurang. Ya kalau dulu itu pohon kelapa jatuh gulung tiba-tiba apa? Meringis. Itu mesti ada jin-jin model kayak gitu. Sekarang udah enggak ngetren kayak gitu. Jamannya gadget. Ya mungkin gadget pringis ada sekarang. Nah dia kebiasaannya nonton film horor. Sampai suatu saat, ya ketika dia menonton film horor itu dia merasa ya, kisahnya sebetulnya bukan diawali itu. Kisahnya itu seorang syekh mengunjungi penjara, ya mengunjungi sebuah penjara. Sampai di penjara dia ketemu dengan seorang tawanan, tahanan. Orangnya multazim. Ibu-ibu sekalian Multazim itu ya Tampaknya apa Penampilannya bagus jenggotan, Kemudian wajahnya juga Wajah orang yang taat InsyaAllah Kemudian juga tampak dari ibadahnya Dia juga bagus ya. Ketika didatangi Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa masalah yang Anda lakukan Sampai Anda Dihukum seperti ini Dia diancam hukuman mati Bu Ya, pemuda itu diancam hukuman apa? Mati. Nah ternyata dia cerita dulu saya memiliki seorang istri yang sangat saya cintai katanya. Dan istri tersebut juga sangat mencintai saya. Kami adalah seorang yang masih pengantin, pengantin baru. Tapi suatu malam saya membunuhnya. Naudzubillah min. Saya membunuhnya. Loh, kenapa Anda membunuhnya? Katanya Anda mencintai dia, dia mencintai Anda. Jadi, ceritanya begini. Mau oh, disambung nggak ya ceritanya? <tuh> Kelihatannya bersambung saja lah ini enaknya. <tuh> Jadi, ceritanya begini. katanya. Suatu saat, karena saya mencintai dia, dia mencintai saya, saya sedang berbincang-bincang dengan dia sampai jauh malam. Rasa kantuk pun hilang Rasa kantuk hilang Sampai malam Tiba-tiba Saya sadar Dalam keadaan Saya merasa saat itu Ada sesuatu yang mendorong saya Naudzubillah min daliknya Saya pegang istri saya Kemudian saya dekatkan wajah saya ke wajahnya Bukan di bagaimana yang biasa dilakukan suami dengan istrinya, tapi kemudian saya gigit wajahnya. Istri saya teriak sekuat kuatnya, tapi saya tidak peduli. Saya gigit terus terus terus terus sampai saya sadar istri saya sudah berlumuran darah dalam kondisi kritis bahkan mungkin sudah meninggal. Itu teriak Dan rumah di sana teriak teriak nggak kedengaran bu ibu, nggak kayak rumah kita di sini anaknya nangis mungkin dengar, ya suaminya nangis mungkin dengar, ya. <gak> makan kerupuk saja mungkin dengar kan begitu, ya wajan gaduk wajan cereng, kayak goreng opo gitu, kan gitu, mungkin dengar di sana teriak rumahnya besar besar nggak kedengaran, maka dia dapatkan ternyata setelah saya sadar saya sudah berlumuran darah Istri saya wajahnya habis dagingnya Kok bisa begitu? Akhirnya saya pergi ke keluarga saya Saya telpon Keluarga istri Bapak mohon maaf Saya baru membunuh istri saya Paget mereka Tidak nyangka Karena selama ini tidak ada masalah sama sekali Ternyata apa ibu-ibu Setelah dia melanjutkan cerita, "Kenapa Anda bisa seperti itu?" Saya punya kebiasaan nonton film apa? horor. Sampai suatu saat ketika saya nonton film horor, tubuh saya seperti terasa kemasukan sesuatu. Ketika nonton itu terasa seperti apa? kemasukan sesuatu. Saya merasa, tapi tidak saya pedulikan. Terus kebiasaan itu berlalu Sampai terjadilah peristiwa malam hari itu Saya sedang ngobrol Tiba-tiba perasaan yang merasuki saya Ketika saya dulu nonton film horor Itu muncul ke dalam tubuh saya Dan saya melakukan apa yang saya lakukan Berarti siapa yang berperan ibu-ibu? Setan nah, Pernyati-hati ibu-ibu, anak-anak itu Zaman dulu mungkin sebagian kita dikenalkan oleh sebuah alat itu yang namanya apa film horor ya itu pengaruhnya bahaya sekali karena menimbulkan ketakutan dan saat takut itu setan bisa masuk ya saat takut yang puncak-puncaknya itu setan bisa bisa masuk makanya kita jangan sering takut-takuti anak kita ya dalam kondisi takut atau sedih atau syahwat yang puncak itu setan bisa masuk nonton film horor nonton film porno ya nonton film bahkan menurut saya lawak ini film-film yang menghilangkan kesadaran ketawa sendiri sama gadget sering nggak lihat orang ketawa sendiri tahu-tahu badannya gerak kikikik gitu kik, kik. orang tua ya dewasa duduk sendirian kok bisa ketawa Masya gara-gara apa nah ini hati-hati ini eh, kesempatan atau peluang-peluang untuk masuknya syaitan ini hati-hati ya nomor tujuh melalui syahwat ya melalui syahwat bisa masuk syahwat yang haram tentunya Adapun syahwat yang halal dilakukan dengan tata caranya yang baik berdoa berlindung kepada Allah maka insya Allah tidak akan menimbulkan gangguan syaitan yang nomor tu, 8 perpecahan jadi eh, 8 ya membuat perpecahan masuk lewat pintu perpecahan seperti yang kemarin saya dengarkan sebuah ceramah bagaimana syaitan itu membujuk untuk adanya perpecahan. Kita mungkin pernah dan perpecahan yang dahsyat maksudnya. Kita mungkin pernah dengar ceritanya kisah peperangan yang terjadi antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu taala anhumā, mudah-mudahan Allah meridai keduanya. Ternyata kisah perselisihan di antara keduanya itu sampai ke telinga raja Romawi. Heraklius saat itu. Dan Heraklius digunakan oleh setan untuk semakin memper parah perpecahan tersebut. Heraklius menulis kepada Muawiyah. Wahai Muawiyah, sesungguhnya kami tahu bahwasanya Anda yang paling berhak untuk menjadi apa? penguasa kaum muslimin. Dibujuk seperti itu. Kompori. Kalau Anda mau kami akan berikan eh, akan hadiahkan akan kami usahakan mendapatkan kepala Ali bin Abi Thalib saya letakkan di depan kaki Anda. Jadi Heraklius ingin membujuk dengan cara apa? Menawarkan rencana pembunuhan kepada siapa? Ali bin Abi Kalib ini kalau terjadi diantara kita mungkin ho oh, oh, ho oh. segera mungkin ben kapok gitu kan? Kita dengan tetangga kita bermasalah dengan teman kita bermasalah masuk seton ya ini pihak ketiga ngompori manasi gimana saudaramu itu dihancurkan sih sana tapi tapi semoga gini gini saya punya rencana gini gini ini biar dia hancur sekalian oh gitu siap ya seneng hebat itu bagus rencana yang mumtaz barakallah fiqh doakan lagi masya Allah ya. tapi lihat apa jawaban muawiyah tahu ini adalah gangguan apa syaitan dia katakan wahai Heraclius, kamu jangan ikut-ikutan urusan dua saudara yang sedang bertengkar dia ini saudara saya saya saudara dia, jangan sekali-kali kamu ikut campur urusan kami. Kalau kamu masih nekat ikut campur, akan saya kerahkan sebuah pasukan. Yang ujung depannya, ujung depannya ada di hadapan Anda. Dan ujung belakangnya ada di hadapan saya. Sekian. Kemudian atau Tonda Heraglius. Tiga meter pasukan dari Italia sampai ke Syam. Coba bayangkan. Itu kan pasukan muyau-muyau besar sekali. Kalau kamu ikut macam-macam, tak gerahkan pasukan yang besar untuk menghancur, menghancurkan Anda. Nah, kita pun demikian. Tetangga, ada masalah dengan tetangga. Ada pihak ketiga masuk. Jangan macam-macam. Ini urusan saya dengan tetangga saya. Bisa saya selesai dengan bebek kalau masih ikut-ikutan saja, tak kerahkan anak saya yang sepuluh. <tuk> <tuk> paling besar di depan Anda, paling kecil tak gendong. <tuk> Masya Allah. Jadi, kita ini harus waspada terhadap gangguan apa? Syaitan. Di antaranya adalah melalui pintu apa? Perpecahan. Ya. Kemudian yang ke sembilan, pintu dirusaknya ibadah kita. Khusuknya hilang. Ya. E konsentrasinya hilang, semangatnya juga hilang ini pintu yang nomor 9 nomor 10 adalah pintu yang dilakukan secara bertahap dalam hal apa saja? ya, bertahap jadi dalam melakukan itu secara ber, bertahap syaitan itu mengganggu tidak secara berk sekaligus langsung syurik syurik itu enggak, sedikit demi apa? sedikit ya. Demikian juga masalah yang, yang lainnya Kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya Sedikit demi Sedikit Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua Dari gangguan syaitan Kemudian amin Allahumma amin Kemudian Syekh mengatakan Di halaman ke-21 ya Liyada ja'atis sunnah Oleh sebab itu As-sunnah telah menerangkan Datang Bittahsin minhu Membawa Keterangan tentang bagaimana Tahsin Menjaga diri dari Gangguan syaitan Endadukhulilbaid Setelah kita sedang masuk Rumah Jadi masuk rumah itu ada caranya Supaya setan tidak ikut masuk Di antaranya adalah mengucapkan apa? Bismillah Kemudian menutup pintu dengan Bismillah, ya. Jadi langsung masuk Bismillah, tutup pintu juga mbak Bismillah supaya setan itu nggak bisa masuk. Wa indal mu'asyarah Subhanallah. Dan ketika berhubungan antara suami dan istri, Ustad, setan bi -bi -bi bisa ikut iya. Dan ikutnya setan macam-macam. Ya, Ketika seorang suami menggauli istrinya, tidak berdoa, maka syaitan akan melipat dirinya kepada anggota sang laki-laki, dan dia ikut merasakan apa yang dirasakan oleh suaminya. Ini bahaya ini. Jadi meringkuk di dalam uh, anggota yang laki-laki. Ada juga mungkin, karena sang rumah itu tidak terjaga, setan bisa mengganggu istri, ya, bisa melalui mimpi, bisa melalui didatangi secara diam-diam, bisa eh, di bahkan bisa berwujud sebagai manusia, mendatangi sang istri dalam wujud suaminya misalnya. Atau dalam wujud lelaki lain, ya, mewujudkan diri menjadi manusia dan ini kemungkinan bisa terjadi, ya, kemungkinan bisa, bisa terjadi. Naudzubillahmin, mindalik. Makanya yang eh, pernikahan antara manusia dan jin itu haram hukumnya. Pernikahan antara manusia dan jin hukumnya apa? haram karena Allah menciptakan wa min ayatihi annakhalaqala lakum min anfusikum azwaja Allah itu menciptakan yang antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan pasangan manusia dari sejenisnya litaskunu ilaiha supaya bisa tenang. Kalau nikah dengan jin enggak bisa tenang. Ya, nikah dengan jin itu tidak bisa tenang. Kok bisa Ustaz enggak bisa tenang? Iya. Karena kita tidak bisa memastikan yang datang kepada kita itu jin yang kemarin atau bukan? Ya mungkin ada serombongan jin usil. Naudzubillah min zalik. Jadi di kalangan jin itu ada yang taat kepada Allah, ada yang pezina Ibu-ibu. Jin-jin pezina itu ada. Naudzubillah min zalik. Jin-jin nak, jin-jin yang nakal. Jadi yang datang sekarang kepada kita belum tentu yang datang kemarin. Cuma wujudnya apa? Sama karena memang mereka diberi kemampuan oleh Allah untuk merubah-rubah apa? Bentuk Nggak bisa tenang Apalagi Allah sudah punya anak Ini anak dicari pada kemana? Dipanggil jawabannya dari atas loteng Tengok ke atas, nggak ada Ternyata hanya pentalitan Lalu apa bisa Ustadz keluar anaknya? Kalau sudah mewujudkan diri menjadi manusia itu bisa terjadi apa yang terjadi antara suami dan istri. Kalau mohon maaf kalau wanita ya bisa mohon maaf ya hilang kekadisannya. Ya. Bisa hamil. Sebagaimana diriwayatkan dalam beberapa kitab tafsir disebutkan bahwa salah satu dari orang tuanya Bilqis bukan Bilqis anaknya Bu RT <tuneian> <tuneian> ya, itu Balkis <tuneian> dikatakan um Mobilkis karena jinniyah ibunya Balkis itu Jin. <tuneian> Subhanallah disebutkan di dalam beberapa kitab ibn, e, Tafsir diantaranya adalah Al Imam Ibn Katsir. Salah satu dari kedua orang tuanya Ratu Bilkis adalah jin Makanya bisa Makanya hati-hati Ibu-ibu Kisah yang dulu Sebagian ustad cerita Suaminya pergi tiba-tiba balik lagi Baru saja suaminya pergi tiba-tiba apa Balik lagi Makanya ini hati-hati Yang semacam ini sampai tingkat gangguan jin Itu bisa sampai tingkat yang semacam Semacam ini, kalau tidak hati Hati, maka banyak berta'awud Berlindung Kepada Allah dari gangguan apa? Jin ya. Jangan dengan syaitan Wa inda ta'ami, tatkala makan Ikut makan Ikut minum Ketika kita tidak Berdikir kepada Allah tatkala makan dan minum Wa inda lhabab Tatkala marah Jin ikut nimbrung Al-ghadab minasy-syaitan. Marah itu adalah dari syaitan, ya. Wa fi kulli amrin min al-umur, dalam semua urusan, fi kulli amrin min al-umur, dalam semua urusan, yahtajul insanu ilat tahsin minasy-syaitan. Seorang manusia butuh untuk menjaga diri dari gangguan setan mau naik kendaraan, keluar rumah, masuk rumah, lepas baju, mau makan, mau minum. Ya, mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, dan seterusnya. Nyuapi anak, nak makan. Dia tidak bisa bismillah sendiri, kita yang bismillah. Ya. Ini kita butuh untuk menjaga diri dari gangguan setan. Anak kecil tidak bisa Melindungi dirinya dari gangguan setan. Kita perlindungan kepada Allah dengan cara kita bacakan doa-doa apa? Muawizat, perlindungan diri, ya, permohonan perlindungan diri kepada Allah dari gangguan setan. Syahad kursi, al Falak an Nas, al Ikhlas, kemudian taawud, muaidu, ada tifel. Ta'limatillahittamaati min syarri ma khalaq. Dan seterusnya. Ya. Fayhtaaju li alla yusyarikuhu syaitan fi ahlihi wa baitihi Manusia butuh untuk menjaga diri dari syaitan supaya syaitan itu tidak menyertai dia. Li alla supaya tidak yusyarikuhu menyertainya. Uh, siapa? Syaitan fi ahlihi dalam keluarganya, istrinya, anaknya wabaitihi dalam urusan rumahnya wawaladihi dan dalam urusan anak-anak dia wayahtaju an yuhassin nafsahu maka seorang itu butuh untuk menjaga dirinya yuhassin yuhassina nafsahu bil adkari al mubarokah dengan zikir-zikir yang penuh barakah bil quranil al karim dengan al-quran al-karim bid'aawatil ma'tsurah dengan doa-doa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wabil muhafazah dan senantiasa menjaga ala ta'atillah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala wa ibadatihi dan menjaga ibadah kepada siapa Allah Subhanahu wa taala Ustaz ini kayak gini berarti bukan khusus wanita tok kan iya Kan sudah kita katakan kemarin Bahwasanya buku ini Bukan hanya tertuju kepada siapa? Wanita Makanya kalau ada yang protes mungkin Oh deget-deget ngaji wanita Dget-deget ngaji wanita Kapan prianya? Lah kalau ibu mau jadi pria ya ngaji pria Karena ibu seorang wanita Ngaji yang hubungannya dengan wanita Tapi ilmu yang kita dapatkan dari buku ini bermanfaat bagi kita kaum pria bapak-bapak yang ikut dengarkan Ya, ini bermanfaat. Oh, berarti saya pun harus waspada dari gangguan setan. Oh, berarti saya juga harus menjadi seorang muslim yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti kalau saya ingin menjadi seorang muslim yang saleh, saya harus menggali sumber kesalehan saya dari Al-Qur'an dan sunnah dan jangan lupa berdoa kepada Allah. Begitu. Ini manfaatnya adalah untuk semuanya. Wallahu taala a'lamu bi as-shawab. Saya kira di situ dulu ya. Satu paragraf saja terlebih dahulu yang kita sampaikan ya. Bagi ini kita cukupkan. Ya. jangan lupa mari kita praktekkan apa yang telah kita dapatkan hari ini itu banyak-banyak berlindung kepada Allah dari gangguan apa? setan. Di antara caranya adalah Bu menghafal doa-doa. Ya. Menghafal apa? doa-doa. Baik doa yang sifatnya bebas mutlak atau doa yang sifatnya muqayyad. Muqayyad itu terkait dalam waktu-waktu tertentu. Demikian, Allah Taala akalmu bersabab, Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Subhanakalauhumu bihamdik. Ada pertanyaan? Oh, iya. kalau bisa saya jawab, saya jawab. Bisa ada pertanyaan bagus, mungkin sambil memberi masukan kepada saya. Sesbarokalol fi Kum, wa fi Kum barokalol. Anamautanya tentang dikir ketika masuk rumah. Apakah dikir atau membaca basmalah? Ada doanya bu, ketika masuk rumah. Ya, ketika doa itu kita tidak hafal, kita bisa dengan mencukupkan apa? Bismillah. Ya, Bismillah. Jadi sesuatu yang baik. Secara umum kita tidak mengapa memulai dengan Bismillah. Ya, e, doanya ya seperti yang kita hafal bersama-sama apa itu bismillahi walajna wa bismillahi korajna wa'alallahi rabbina tawakkalna ada bismillahnya di awal kemampuan seseorang mungkin terkadang terbatas maka ketika dia mencukupkan sebagai bismillah pun tidak mengapa ya Kemudian eh, apakah dikir atau membaca doa menutup pintu dengan bismillah ketika masuk rumah itu disyariatkan atau diperintahkan setiap waktu yaitu di waktu pagi, siang, atau malam ataukah di waktu malam saja. Hadis yang ada itu adalah menutup pintu di malam hari dengan apa? Mengucapkan apa? Bismillah. Tapi tidak ada salahnya kita menutup pintu pun dengan apa? Bismillah. Karena gangguan setan itu tidak hanya khusus di malam hari, lebih ditekankan di malam hari, tapi tidak mengapa ketika kita menutup pintu, sambil menutup mengucapkan apa, bismillah ya, sebagaimana ketika membuka dan masuk, dengan mengucapkan bismillah, wallahu ca'ala alam bi as ya karena kita berurusan dengan satu makhluk yang tidak kelihatan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haithu la tarawnahum Minhau itu latarawunahu. Sesungguhnya dia bisa melihat kalian dari arah yang tidak kalian melihat, dari arah yang kalian tidak bisa lihat. Allahu taala alam besoab, jazakumullah keroh atas masukannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.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 ke studio radio Muslim Jogja yang beralamatkan di kompleks Masjid Al Hasanah Terban, Yogyakarta. AN 1467 Kilohertz, Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah, menebarkan sunnah.